Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Minggu 5 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah kepres belum ada, recovery Pijai terkendala Korban penembakan Aceh Timur dirujuk ke RSUZA Kapal nelayan Kupang Tenglam dihantam ombak Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City, 94, FM Roxmawe, Radio Lawaser 98.6 FM Ajitengara dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Roxmawe. Inlah dan laporan selengkapnya dari Newsroom FM. Sudah proses pembangunan kembali Pidijaya pasca gempa terkendala hingga saat ini Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres Pembangunan Pidijaya. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi melaporkan hal tersebut dalam diskusi dan penggalangan dana untuk gempa Pidijaya yang diselenggarakan Ika Unsiah Jakarta. Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh rencana aksi pembangunan kembali Pidijaya pasca gempa jauh-jauh hari. Sejumlah tokoh Aceh dan anggota Parlemen di Senayan, Muhammad Nazar, Ghazali Abbas Adan dan M. Nasir Jamil, teku Sofyan Dido, Azwar Abu Bakar, dan lainnya, mengaku kaget karena belum terbitnya regulasi recovery Pijai. Dalam kesempatan itu, Ika Uncia Jakarta mengumumkan telah membangun klinik yang terbuat dari kontainer. Telah klinik ini akan menyediakan 40 tempat tidur pasien, ruang dokter, dan ruang operasi. Udarlun salah seorang korban penembakan dari Aceh Timur tiba di rumah sakit umum Zainal Abidin Banda Aceh hari ini sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Juman dirujuk dari rumah sakit Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur karena ditembak oleh orang tadi kenal pada pukul 02.30 waktu dini hari. Amatan seram BFM saat ini korban telah ditangani intensif oleh Dr. RSUZA. Sekitar 30 menit yang lalu korban juga telah dibawa ke ruang operasi. Informasi yang dihimpun Serambi FM cuman mengalami luka tembak di bagian leher sedangkan Misno di bagian perut. Garlun tiga orang melayan asal kota Kupang, Nusa Tenggara Timur nyaris tewa setelah perahu motor yang ditumpangi mereka mencari ikan tenggelam di hantam ombak. Kepala Kantor Sarkupang GD Ardana mengatakan tiga orang melayan yakni Epi, Santo Tanodi dan Posu ketiganya tenggelam di selat Pukuafu yang terletak antara Pulau Roti, Kabupaten Rotendau, dan Pulau Timor Perahu motor mereka tenggelam akibat diterjang gelombang setinggi 1,5 meter. Saat kejadian kecepatan angin 10 hingga 20 knot. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah lanjut Ardana, ketiga nelayan ditemukan tim sar gabungan dalam keadaan selamat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, Tim Pencarian dan Penyelamatan Gabungan mengevakuasi tugiem korban yang tertimbun tebing di Dusun Jetir Desa Sambirjo, daerah istimewa Yogyakarta. Ketua Tim Evakuasi Light Call Infantry, Taufik Hanip Yeh di Gunung Kidul mengatakan korban dievakuasi pada pukul 09.29 waktu Indonesia Barat setelah melakukan pemecahan batu berukuran besar. Ia mengatakan tim evakuasi yang diperbolehkan masuk hanya Basarnas dan operator alat berat yang ditunjuk. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi longsor susulan akibat getaran. Tim gabungan terdiri dari Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD Gunung Kidul, Relawan TNI serta Polri. Taufik mengatakan evakuasi dihentikan setelah kedua korban longsor ditemukan. Darlun warga Kecamatan Tanah Jambuayi, Baktia dan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mengeluh terkait seringnya kelangkaan LPG 3 kg dalam 3 kecamatan. Kondisi ini kembali terjadi dalam sepekan terakhir sehingga warga harus membeli gas hingga ke Kecamatan Aceh Timur. Mama Tayib mengaku sempat melihat pihak distributor sering memasuk gas ke pangkalan pada malam hari di kawasan Tanah Jambuayi. Abdul Salam warga Bakhtia juga mengatakan hal yang serupa. Ia mencari gas ke sejumlah pedagang eceran dan pangkalan di Abdiya namun tidak mendapatkan. Akhirnya ia mendapatkan gas di kawasan Kecamatan Madat, Aceh Timur. Akmal warga Biara Timur juga mengatakan dirinya pernah melihat gas dibongkar pada malam hari di pangkalan yang ada di Tanah Jambuayi namun warga tetap kesulitan mencari gas. Padahal tabung gas tersebut ditulis jelas gas untuk masyarakat miskin. Darun transportasi darat melabu gempang dilaporkan pada hari ini normal kembali setelah longsor besar yang melanda jalan di kecamatan sungai Mas Aceh Barat berhasil dibersihkan. Walau demikian ruas jalan provinsi masih sangat rawan terhadap longsor susulan karena penanganan yang dilakukan pihak Pemkap Aceh Barat setempat hanya bersifat darurat. Pengerjaan pembersihan longsor tuntas dilakukan tiga hari terakhir dengan dikerahkan sebuah alat berat jenis beko oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat. Lokasi itu sempat dibiarkan sepekan oleh pemerintah Aceh dan Pemkap Aceh Barat sehingga jalur transportasi darat antar Kabupaten Lumput Total. Kepala BPBD Aceh Barat Tesah Lunapole mengatakan pembersihan dilakukan selama tiga hari siang dan malam dengan harapan jalur tersebut kembali lancar. Ia pun mengakui bahwa titik longsor yang sudah berhasil dibersihkan masih sangat terawan longsor susulan mengingat kondisi tanah yang labil. Dari Nusrum Trami Tanjung Permai sekian bersama lama Minggu 5 Maret 2017.